Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang makhraj lisan. Sebelumnya saya akan ulangi untuk Muroja bahwa pada lisan ada 10 makrot untuk 18 huruf dan lisan terbagi menjadi empat bagian besar pangkal lisan yang pertama, yang kedua tengah lisan, yang ketiga tepi lisan, yang, dan yang keempat adalah ujung Lisan. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas yang pertama tentang pangkal lisan. Di situ ada dua makroth, makroth kof dan kaf. Yang kedua adalah tengah lisan. Di situ ada makroth yang ketiga keluar darinya tiga huruf yakni jim, shin dan ya. kemudian yang ketiga tepi lisan yang ketiga ini saya sudah bahas kemarin makhrod yang pertama untuk huruf dot yakni keluar dari salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas dan untuk kali ini makhrod lam saya lagi makhraj lam ya dan urutannya dari rinciannya dia masuk ke urutan yang kelima yakni yang kelima tetapi dia masih pada posisi yakni tepi lisan hanya saja tepatnya untuk makhraj lam ini adalah dia keluar dari ujung dua tepi lidah sampai Pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi-gigi bagian atas. Ini makhrod huruf lam. Ya, makhrod huruf lam. Dan posisi dari lidah pada gusi dari gigi-gigi bagian atas itu bisa dilihat di halaman ke-20 dari makhrod lam. Di gambar yang saya sampaikan di buku metode Syah Syafi'i, ilmu tajud praktis itu e, sangat jelas. Mudah-mudahan bisa membantu ketika kita mengucapkan makhrud lam, meletakkannya dengan tepat dan benar. Wallahu'alam bi'as-suwab wa ala nabi Muhammad wa sallallahu ala Muhammad. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته